Kan je a Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi ini kembali kita ketemu lagi di sini. Tentu jadi Mama dan Aak. Mama Aak. Apa kabar Ibu-ibu? Baik. Sehat semua Ibu? Alhamdulillah. Keluarga sehat di rumah? Alhamdulillah. Suami? Na. Suaminya suka curigaan enggak? Atau ibu-ibu yang malah suka curiga sama suami? Oh iya oh iya kencang banget di sana situ. Ya biar terhindar dari rasa curiga dalam rumah tangga itu semuanya harus saling terbuka. Katanya kecurigaan itu awalnya dari ada yang ditutup-tutupin, ya dirahasia-rahasiain. Nah. Di pagi hari ini, kita akan sama-sama membahas masalah tersebut. Kita akan ikuti tausia mama untuk tema kita, Suami Tidak Terbuka. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi na'amanuhu, wa nasta'inuhu, wa nasta'gfiruhu. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina, wa min sayyati a'malina. Ma'yaḥdillāhu falā muddillāla, wa ma yuddil palāḥadīlla. Ashhadu Allāh illāhi rabbahu wa dahu la sharīkallah wa saru anna Muhammadan abduhu warasuluh. Suami, niet terbuka. Wat is het doel van een verloving? U Ar-Rum 21: Wa min ayatihi an khalakulakum min an pesikum ajwajalitas kunu ilayha, wajala jālā mainakum wa rahmah inna fi dzalika la dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Dia al jadikan buat kalian kaum laki-laki istri kalian dari jenis kalian sendiri artinya manusia menikah dengan manusia buat apa manusia menikah litaskunu ilaiha agar sakinah tenang dan tenteram rumah tangga yang sakinah wajaala bainakum mawaddatan barahmah, dijanjikan oleh Allah perasaan kasih dan sayang Inilah tanda-tanda bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Jadi, tujuan pernikahan, sakinah mawadah wa Ketenangan batin, perasaan kasih dan sayang. Dari mana timbulnya? Karena ada perasaan cinta. Cinta itu saling mencintai, saling menyukai, saling menyenangai, saling. Kemudian... Mawadah. Mawadah itu adalah kelapangan dada. Kesucian hati. Tidak ada prasangka Pasanganya buat pasangannya. Itu yang namanya mawadah. Kemudian rahmah. Perasaan kasih yang timbul ketika kita melihat pasangan kita punya kekurangan. Dan kita menyadari al insan melohotawan isyan. Ada yang sempurna. Suami punya kelebihan kekurangan. Istri punya kelebihan kekurangan. Di dalam rumah tangga suami menutupi kekurangan istri... Istri menutupi kekurangan suami, begitu seharusnya. Sementara yang namanya orang yang berumah tangga itu Al Qur'an menyatakan, ya ayuhan nasut taku robbaku minal diholakokum minnapsi wahidah waholakom minha zaujah jawaz, jawaz adalah pasangan, saling saling mengerti kebutuhan masing-masing. Suami punya kewajiban hak istri, isi punya kewajiban kepada suami merupakan hak suami. Kalau semuanya suami melaksanakan kewajiban, istri mendapatkan haknya. Kalau istri melaksanakan kewajiban, suami mendapatkan haknya. Ini baru seimbang. Tadi Abdel bilang, suami tidak terbuka. Namun yang Anda jangan lupa, suami kepala keluarga. Al-Rijalu kawamuna ala nisa bima faddolallahu badukum ala badin. Anisa 34. Laki-laki kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki pada perempuan. Para suami wajib memberikan sebagian rejekinya. Maaf. Kalau yang dimaksud dan keterbukaan adalah masalah rejeki, ekonomi, penghasilan. Tidak ada kewajiban suami membuka berapa hasil semuanya. Tidak ada. Karena ayat ini menyatakan suami wajib memberikan sebagian rejekinya. Buat istrinya. Yang salah di masyarakat kita. Istrinya sotoy. Mm. Merasa dia berkuasa, istri merasa kepala keluarga, gaji suami diambil, mm. uang transport diambil, mm. SPJ diambil, mm. uang makan diambil, mm. uang segala macam diambil mm. oleh istrinya, insentif diambil, itu yang salah, suami kepala keluarga. Dia harus punya uang buat kebutuhan dirinya. Karena suami wajib memberikan rezeki kepada ibu kandungnya. saudara kandungnya yang perempuan kalau hidup mereka miskin. Boleh tertutup masalah penghasilan suami? Boleh. Tidak ada perintah wajib membuka semuanya. Tapi masalah yang lain suami wajib terbuka. Kerja di mana? Ngapain sekarang? Itu yang wajib terbuka. Ibu-ibu salah kaprah. Anda bukan kepala keluarga. Ini mah kadang-kadang istri mau megang semua duit suami. Dia yang ngatur. Kalau bini bisa dipercaya. Kalau bininya selingkuh tentang uang. Hanya buat seragam doang sama embros. Hmm. Itu salah. Itu salah. Tidak ada kewajiban. Yang penting suami telah mencukupi kebutuhan hidup rumah tangganya. Buat rumah. ...buat segala macam, makanan, minuman, pakaian, kesehatan, pendidikan... ...ini sudah diterpenuhi, istri tidak boleh ribut. Suami masih punya kewajiban yang lain. Nah, kecuali misalnya ibu lihat suami anda pulang malam... ...ditanya kemana dia gak terbuka, itu yang salah. Misalnya suami kerja di mana ditanya, dia tidak terbuka, itu yang salah. Masalah keuangan memang... Kalau lebih baik lagi saling terbuka, tapi sekali lagi tidak ada kewajiban suami menyampaikan berapa penghasilannya yang penting kebutuhan istri terpenuhi. Yang salah bagaimana? Kalau suami ini orang kaya ngasih istri sedikit itu yang salah. Karena Allah berfirman, liun fik loh saatinamin saatih. Suami punya kewajiban memberikan rezeki kepada istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Kecuali kalau suaminya memang tidak punya kemampuan. Itu yang dia kasih istri gak boleh komplain. Karena istri pun wajib mencari uang. Mencari napakah. Lihat sejarah bagaimana Siti Hajar. Bagaimana Siti Hadijah. Bagaimana Ummu Salama. Bagaimana Robi Al-Adawiyah. Bagaimana Siti Aisyah dan seterusnya. Masya Allah. ...kita maaf sekali lagi kenapa banyak istri yang komplain... ...kok suami gak terbuka karena banyak dari perempuan kita... ...yang mengaku beragama Islam tapi tidak tahu sejarah. Bagaimana keluarga Rasulullah sendiri perempuan ikut mencari rezeki Jadi sekali lagi tidak ada kewajiban suami membuka berapa dia penghasilan... ...tapi memang yang paling baik itu dia terbuka tapi tidak wajib hukumnya yang penting kebutuhan rumah tangga terpenuhi tapi kewajiban suami terbuka selain daripada keuangan terbuka pergi kemana dia kerja di mana itu yang harus terbuka iya <sumih> baik itu dia terus ya mama untuk tema kita pagi hari ini tentang suami tidak terbuka bu jangan miring miring terjatuh ya yeah, <sumih> udah ngantuk apa <saya> miring begini ya oke baik nanti ada kesempatan ibu-ibu untuk bertanya Namun sekarang kita harus break sebentar dan kembali lagi di sini di Mama dan A. Yang namanya pasangan itu saling. Kita ngerti dia pendiam ya udah jangan banyak omong selama dia tidak melakukan kesalahan.